Bismillahirrahmanirrahim. Hayakum jami'an bi tahiyatul Islam tahiyatan min indillahi tahiyatan ahlil jannah, tahiyatan barakatan tayyibatan tahiyatan salamatan da'imatan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alamin. Alhamdulillahilladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhiru ha ala deenikulli walau karihal kaafiroon walau karihal mushrikoon walau karihal munaafiqun ashhadu an laa ilaaha illallah wahdahu laa syariikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuuluhu alladzii laa nabiyya ba'dahu allahumma shalli wa sallim 'alaa 'abdika wa nabiyyika wa rasuulika an nabiyyil ummi Robbishrahli sadri waisirli amri wahlul wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma atin rufusana taqwaha wa zakkaha innaka khairu man zakka Allahumma taqabbal minna innaka antas alim wa tub 'alaina rahim Ikhwati liman saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memulihi kita di malam hari ini untuk menjadi bagian dari kelompok yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kelompok yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Berkumpul di masjid dan kita telah melaksanakan ibadah yang paling mulia. Ibadah yang pertama kali nanti akan Allah subhanahu wa ta'ala tanya kepada kita nanti di hari kiamat. Yaitu kita telah laksanakan solat maghrib secara berjamaah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima ibadah salat kita Menjadikan kita orang-orang yang senantiasa menegakkan salat sepanjang hidup kita Sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mencabut kita, mencabut nyawa kita dari jasad kita ini Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan keluarga kita, keturunan kita Orang-orang yang menegakkan salat, orang-orang yang menjaga salatnya Terus sampai kemudian maut menjemput kehidupan mereka Ikhwani al-ahiba setiap hari Rabu ba'da maghrib ya insyaallah kecuali satu pekan yang nanti akan diisi oleh Ustaz Sofyan Rurai eh, saya akan menemani kita semua jadi bukan mengajarkan ya tapi menemani kita semua membaca kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala kitab tafsir yang beliau susun berdasarkan standar ilmiah penulisan kitab tafsir yang nanti kita akan lihat bagaimana sesungguhnya standar ilmiah dari penulisan kitab tafsir ini. Kita berharap dengan kita mengkaji kitab tafsir Al-Qur'anul Azim yang disusun oleh Imam An-Nukath taala ini, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an. Orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai bacaannya setiap hari, ana al layli wa athrafan nahar sepanjang siang dan sepanjang malam, bukan hanya menjadikan Al-Quran sebagai bacaan, akan tetapi juga menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupannya. Dalam satu hadis, yang hadis ini agak panjang, diruwakkan oleh Imam Ahmad dalam kitab usnatnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan mengenai salah satu doa yang hendaknya dibaca oleh seorang hamba, Indalhami walkarbi. Ketika hamba tersebut mengalami penyakit ham. Ham itu penyakit apa? Penyakit gundah. Wal -karbi. dan sedih. Karb itu lebih tinggi daripada hazan. Hazan itu sedih, karb ini lebih tinggi daripada sedih. Apa biasanya diterjemahkan duka. Ya, gundah dan kedukaan. Apa yang hendaknya seseorang baca ketika dia mengalami penyakit gundah dan duka. Ya. Mungkin kita sering dengar ada doa yang diajarkan oleh Nabi Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajazi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid dayni wa qahrir rijal Ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam, dalam kitab sunannya Namun doa ini adalah doa yang dibaca agar kita terlindung dari penyakit sedih dan gundah jadi kita minta perlindungan pada Allah agar tidak kena penyakit gundah dan sedih itu. Sekarang kalau penyakitnya sudah kena, nah apa yang harus kita lakukan? Maka dalam satu hadis yang panjang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu doa yang hendaknya kita baca kalau kita sudah kena. Kalau tadi kan minta perlindungan supaya enggak kena, ternyata kena gitu. Mungkin doanya kurang makbul ya, doanya kurang apa namanya? kurang sungguh-sungguh kita berdoa kepada Allah. Doanya tidak di tempat yang Uh, Istijab batu doa atau tidak di waktu-waktu yang atau mungkin ada penghalang-penghalang kemudian doa kita dikabulkan, akhirnya kena lah kita dengan penyakit gundah dan duka tadi. Ini penyakit berbahaya pak, jangan kita remehkan ini. Orang kalau sudah kena penyakit gundah itu, waduh, sudah hilang itu semangat hidupnya kan. Kita lihat ya apa namanya ham itu. Ham itu berbeda dengan Hazan Kalau Hazan itu sedih atas sesuatu yang sudah terjadi Sedangkan Ham ini Gundah sedih atas sesuatu yang belum terjadi Peristiwanya belum kejadian Tapi dia sudah sedih duluan Itu, itu Gundah itu namanya Ham ya, Peristiwanya belum kejadian Dia belum dipecat dari perusahaannya Tapi udah sedih duluan gitu. Bisnisnya belum gagal Tapi dia sudah sedih duluan Anaknya belum sakit tapi dia sudah khawatir setiap hari, ya. Uangnya belum habis, tapi dia sudah sedih setiap hari. Nah ini penyakit gundah ini. Ini sering dialami oleh banyak orang, ya. Terutama orang-orang yang jauh dari dari keimanan terhadap takdir Allah. Al iman bil qabah wal qadar. Ya. Kemudian ada lagi al karb. Kalau ya. al karb ini sedih, sedih atas sesuatu yang sudah terjadi, ya. Dia kena musibah, ya. Mungkin orang tuanya wafat, mungkin anaknya sakit wafat, mungkin dia mengalami ya sakit, ya. buta matanya misalnya. Ini salah satu penyakit yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kepada seseorang yang apabila dia menerima penyakit ini dengan sabar, maka Allah janjikan kepadanya satu surga yang khusus, yaitu penyakit kebutaan mata. Ini kita enggak bisa bayangkan ya bagaimana sulitnya seseorang apabila Allah cabut nikmat penglihatan. Ya. Nah, ini sedih dia ketika musibah sudah terjadi. Apa yang harus kita baca? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa. Doanya ini agak panjang nanti kalau mau dihafalkan saya bawakan nanti fotokopiannya besok ya. Nah, bukan besok pekan depan insyaallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa, Allahumma inni aabiduka banu aabidika banu imaika. Nawasi nabi hadi, fina hukmuk adzun fina raqaduk. Ya Allah sesungguhnya aku adalah hamba-hambamu, putra dari hamba-hambamu yang lelaki, putra dari hamba-hambamu yang perempuan. Nawait si Ubun-ubun kami ada di tanganmu. Madin fina hukmuk telah berlaku kepada kami seluruh hukum ketentuanmu. Abdul fina kau adil bagi kami setiap keputusanmu. Nas alukallahumma Ya Allah kami mohon kepadaMu Ya Allah bikul ismin walakasamai bihi nafsak dengan nama yang Kau sebutkan namamu itu dirimu atau alam tahu ahadan min khalqik atau dengan nama yang kau ajarkan kepada hamba pilihanmu atau anzal tahu fi kitabik atau dengan nama yang kau turunkan dalam kitab sucimu aw istatharta nafsaka fi ilmil ghaibi indak atau dengan nama yang kau sembunyikan dalam pengahat pengetahuan ghaib yang ada di sisimu jadi kita minta kepada Allah dengan seluruh nama-nama Allah dengan seluruh al asmaul husna baik itu nama Allah yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an nama Allah yang Allah turunkan kepada hamba pilihannya Baik, nama-nama yang Allah sembunyikan dalam pengetahuan gaib di sisinya Dengan seluruh asma'ul husna itu kita minta kepada Allah Apa permintaan kita? Antaja'ala al-Qur'ana Al rabi'akulubina Ya Allah, jadikanlah al-Qur'an ini Sebagai musim bunga dalam hati kami Wa nurasulurina jadikan al-Qur'an sebagai cahaya dalam dada-dada kami Wa jala'ahzanina jadikan al-Qur'an sebagai penghilang kesedihan kami Wa zahabahumu mina jadikan Al-Quran Sebagai penghalau kegundahan kami Lihat pak Nabi SAW mengajarkan kepada kita satu doa Yang apabila kita mengalami penyakit gundah Dan sedih Nabi tidak Tidak mengajarkan kepada kita doa Ya Allah hilangkan gundah Tidak Ya Allah hilangkan sedih Hilangkan musibah Tidak Nabi tidak ajarkan doa seperti itu Tapi Nabi ajarkan kepada kita doa Agar Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita cinta terhadap Al-Quran Jadikan Al-Quran sebagai musim bunga dalam hati kami Jadikan Al-Quran sebagai penerang dalam dada-dada kami Jadikan Al-Quran sebagai cahaya dalam hati kami Jadikan Al-Quran sebagai penghilang kesedihan dan kegalauan kami Subhanallah Jadi Memang ini solusinya, Pak. Solusi dari penyakit ya, sykhis, penyakit jiwa dan Al-Qur'an diturunkan bukan hanya sebagai sebagai obat bagi penyakit jiwa tapi juga sesungguhnya obat bagi penyakit fisik. Ya. Syifa li ma fis sudurinnas, ya. Al-Qur'an diturunkan sebagai obat bagi jiwa kita. Dan bukan hanya obat bagi jiwa sesungguhnya tapi juga obat bagi fisik. Oleh karena itu Ya. dalam sunnah Nabi s.a.w. diajarkan kepada kita untuk membacakan ruqyah syar'iyyah, bacaan-bacaan ruqyah syar'iyyah yang berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah apabila kita mengalami penyakit. Ya. Ini kadang kita kalau lagi sakit lupa ini. Baca bacaan yang diajarkan oleh Nabi. Sakit kepala cari panadol. Ini menyebut mereka obatnya enggak boleh. Ya, so, kita cari obat gitu. Sakit kita cari dokter. Kita lupa dengan Al-Quran ya Harusnya apa? Ya baca dulu lah ya. Baca Al-Fatihah kan? Boleh kan? Baca Al-Fatihah Bismillah, Baca, tiup Kemudian minum Gak usah nyari kiai pak Kita aja pak baca pak Repot nanti Lama lagi kita nyari Oh, Kita cari orang pinter ini semuanya, pak. Gak usah ya. Udah kita aja baca Ini bagian dari Upaya kita untuk mengobati diri Kita dengan Al-Quran tadi jadi bukan hanya penyakit psikis sebetulnya tapi juga penyakit fisik. Yang lebih utama penyakit psikis, penyakit kejiwaan. Ya, penyakit kejiwaan. Kita kalau ngomong soal penyakit kejiwaan dalam bayangan kita gila aja, benar enggak, Pak? Ya. Dalam penelitian itu para saya pernah baca itu penelitian beberapa tahun yang lalu. Itu ternyata, Pak, 7 dari 10 orang yang diteliti itu oleh para ahli kejiwaan di Universitas Indonesia kalau saya tidak keliru. 7 dari 10 orang itu mengalami gangguan kejiwaan. Baik da, baik yang tingkatnya rendah sampai yang tingkatnya tinggi. Jadi kita di sini ada berapa orang nih? Ya, ada 100 lah ya. Nah, 70 di antaranya punya penyakit jiwa sebetulnya. Cuma ya gak ngaku aja. langsung. Nah obat dari gangguan kejiwaan kita itu apa Pak? Al-Quran. Makanya kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan ini ya. Kajian kita membahas kitab tafsir Al-Qur'anul Azim yang dikarang oleh yang disusun oleh Imam Ibnu Katsir ini sebagai bagian dari upaya kita agar kita makin dekat dengan Al-Qur'an. Pada pertemuan yang lalu, ikhwani alahippa kita sudah membahas mengenai muqaddimah, pendahuluan dari tafsir Imam Katsir. Ya, dalam muqaddimahnya Imam Ibnu Katsir taala menyebutkan ada beberapa perkara-perkara penting yang hendaknya diketahui oleh seseorang yang ingin mempelajari uh, ulumul Quran, mempelajari ilmu-ilmu tentang Al-Qur'an. Uh, yang pertama, kemarin sudah kita bahas keutamaan memuji Allah Subhanahu wa taala. Beliau membuka kitabnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memulai Al-Qur'an dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, memulainya dengan surat Al-Fatihah. Yang di dalam surat Al-Fatihah Terdapat pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian beliau melanjutkan di muqaddimah tersebut Pembahasan mengenai perintah untuk mentadaburi Al-Quran Untuk merenungkan Al-Quran ya, Perintah untuk kita bersungguh-sungguh belajar Al-Quran ya. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan Bagaimana keluhan Nabi SAW Nabi SAW alaihi wasallam pernah berdoa, pernah berkata, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna, قومي, inna قومي Dan berkatalah rasul berkatalah Nabi SAW alaihi wasallam, ya rabbi wa hiya tuhan-ku. Inna qaumi sesungguhnya قومku, telah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Apa yang dimaksud dengan meninggalkan Al-Quran kata para ulama tafsir termasuk Imam Nu'ah Tha'ibiyahul Taala yang dimaksud dengan meninggalkan Al-Quran adalah tidak mahu membacanya. Yang kedua tidak mahu menghafalnya. Yang ketiga tidak mahu memahaminya. Yang keempat tidak mahu mendengarkannya. Jadi kalau di apa di mobil gitu di kendaraan ada pilihan ini kaset dangdut, ini kaset lagu-lagu, kaset musik, ini ada Al-Quran gitu. Dia nggak mahu pilih Quran. Gitu. Ini ciri bahwa dia sudah mahjura, Sudah meninggalkan Al-Quran. Ya. Kalau ada Al-Quran disetel, setel, mati-mati. Oh, Saya tidak mati. eh, mau dengar. Tidak ya. mau dia dengarkan Al-Quran. Tidak nyaman itu dirinya itu dengan mendengarkan Al-Quran. Nah ini ciri orang yang sudah jauh dari Al-Quran. -Al Kemudian tidak mau memahaminya. Ya. Kemudian... Tentu saja yang terakhir adalah dia tidak mau mengamalkan Al-Quran nah, Kita diperintahkan oleh Allah SWT Untuk mentadaburi Al-Quran Allah SWT berfirman Afala yatadabbaruna Al-Quran Am'ala qulubin akfaluhah Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran Atau sesungguhnya hati mereka telah terkunci Kemudian Yang ketiga beliau apa, beliau menuliskan dalam muqaddimahnya mengenai usul tafsir Mengenai pokok-pokok dalam ilmu tafsir Bagaimana caranya menafsirkan Al-Quran Ini kemarin sudah kita bahas ya. Dia sebutkan ada tiga cara menafsirkan Al-Quran Yaitu menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain ya. Jadi apabila kita tidak memahami makna satu kata dalam Al-Quran Carilah penjelasan mengenai makna kata tersebut dalam ayat yang lain Ya, misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Ih eh dinasiratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim. Nah, siapa yang dimaksud dengan alladina an'amta alaihim? Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, ya, alladina an'amta alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wash shuhada wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya. Surat Al-Fatihah kita baca, ada orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah atas mereka. Maka yang diberi nikmat oleh Allah atas mereka itu bukan orang kaya, Pak. Bukan orang yang hartanya banyak, bukan orang yang kedudukannya tinggi, jabatannya tinggi, bukan. Bukan orang yang gelarnya panjang gitu, bukan. Tapi orang yang diberi nikmat oleh Allah atas mereka, siapa mereka? Empat golongan, empat kelompok. Yang pertama para nabi. Yang kedua, siddiqin, orang-orang jujur, lihat, Pak. Betapa tingginya kedudukan orang-orang jujur. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan orang jujur itu sesudah para nabi kedudukannya. Makanya sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dekat dengan nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Yang gelarnya adalah as-siddiq yang jujur. Karena itu orang beriman itu harusnya punya sifat ini. Jujur. Aku iman tapi gak jujur ini. Pertanyakan keimanan dan nabiyyin wasiddiqin yang kedua. Ini orang yang diberi nikmat Allah. Kemudian yang ketiga wasyuhada, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, luar biasa. Para syuhada ini adalah orang-orang yang rela menggadaikan segala yang dimilikinya. Jangankan harta, nyawa pun rela ia gadaikan. Untuk membela agama Allah. Untuk meraih apa yang Allah Subhanahu wa janjikan. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang beriman, mau enggak? Aku beritahukan kepada kalian satu perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulih wa Berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Ah. Kemudian yang keempat siapa? orang-orang saleh. Ya. Yeah. Nabi, kita enggak bisa jadi jadi nabi ya. Siddiq, bisa enggak kita jadi orang jujur, Pak? Bisa enggak? Ada yang enggak pernah dusta sepanjang hidupnya? Enggak ada ya. Repot juga susah gitu. Syuhada, ini juga. Iya, masih ada harapan, tapi rasanya sulit juga karena ini berdasarkan apa namanya? Berdasarkan eh, takdir Allah ini. Ini kita enggak bisa. Ada orang ya yang setiap pertempuran melawan musuh-musuh Allah dia selalu berada di barisan terdepan. Dia rindu mati syahid, tapi akhirnya Allah takdirkan dia tidak mati syahid. Jadi ini memang nikmat yang Allah berikan pada orang-orang dia. Ya. Panglima terbesar dalam sejarah umat manusia, bukan cuma sejarah Islam, Pak, kan? dalam sejarah umat manusia. Siapa dia? Khalid bin Walid radhiyallahu anhu Saifullah. Ya. Beliau melewati sekian puluh pertempuran. Ketika beliau dimakamkan, tubuhnya itu, ya, terdapat bekas ratusan anak panah, ratusan tebasan pedang. Ya. Tapi kemudian beliau matinya di mana? Beliau wafat. Wafatnya di tempat tidur, tidak wafat di medan pertempuran. Beliau sungsung pertempuran dengan gagah berani, tapi ternyata Allah tidak takdirkan dia menjadi syuhada. Jadi memang ini tergantung rezeki dari Allah. Yang paling mungkin untuk kita kejar ini waswaliin orang-orang soleh. Yeah, ini yang paling mungkin untuk kita kejar. Kita berusaha untuk menjadi orang-orang soleh. Oleh karena itu kita dekatilah ciri-ciri orang-orang yang soleh, Pak. Gimana ciri-ciri orang yang soleh itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Alaikum bi kiamil fa inna hudak muswaliinamin kablikum. Tidaknya kalian biasa kiamulail, bangun tengah malam, laksanakan salat malam. Itu apa? فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ Karena itu tradisi orang saleh sebelum kalian Kita ngaku ingin jadi orang saleh Tapi malamnya begadang nonton bola Tidak ingat salat malam ya. Malamnya habis itu untuk tidur Untuk yang lain-lain Kita tidak laksanakan salat malam ya. Ini satu contoh bagaimana satu ayat Ditafsirkan dengan ayat yang lain Kemudian yang bentuk yang kedua, metode yang kedua adalah menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan as-sunnah. Dan ini juga banyak sekali contohnya. Bagaimana Allah SWT wa taala kita untuk salat, tapi di Al-Qur'an tidak ada petunjuk bagaimana cara salatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Maka yang paling sulit adalah orang-orang yang ingkar sunnah. Orang-orang yang ingkar sunnah, orang-orang yang, yang menolak sunnah. Ini sulit ya mengamalkan Islam bagaimana? Salatnya bagaimana deh? dia? Dia nggak mau terima sunnah, dia nggak mau terima hadis Nabi saw. Ada nggak kelompok seperti ini pak? Ada pak. Dan kelompok seperti ini sudah diprediksi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada satu asar. Ya. ya Umar bin Khattab pernah mengatakan nanti kalian akan ketemu dengan orang-orang yang berkata berikan kepada kami Al-Quran dan tinggalkan sunnah. Jadi, Umar bin Khattab sudah prediksi dan ternyata ada kelompok itu sampai hari ini pak kelompok kelompok sunnah itu yang mengingkari sunnah, ya dia nggak mau terima sunnah. Ya, ada yang mengingkari secara totalitas, ada yang mengingkari sebagian, ada yang mengingkari sebagian. Ya. Kalau mengingkari totalitas, ya, apa namanya? Mungkin sering kita lihat itu di apa pom bensin pom bensin di atm berapa tahun yang lalu saya sudah pernah sampaikan itu. Dan ini sudah di apa sudah di sudah diketahui oleh Majelis Ulama Indonesia. Khususnya MUI Provinsi DKI Jakarta itu sudah sudah sudah mengetahui ini sehingga kemudian pernah ada surat edaran untuk mewaspadai orang-orang yang suka bagi-bagi amplop, kemudian ada buku kecil ya di pom bensin-pom bensin di ATM-ATM mereka sering itu bagi-bagikan amplop dan buku kecil yang biasanya buku kecilnya itu judulnya kabar gembira untuk orang beriman. Kemudian cara sholat orang beriman yang kalau kita lihat buku kecil itu pak ya itu isinya terjemahan Quran semua nggak ada satupun hadis dikutip di buku itu ya, sekretariatnya cibubur saya, saya, itu saya siapa apa itu kata cibubur tuh. udah didatangin santronin tuh ternyata alamatnya palsu nah, ini kelompok inkar sunnah hidup lagi ya akhir-akhir ini mereka menolak sunnah secara totalitas ada lagi yang menolak sunnah secara sebagian. Ya. Jadi ada hadis-hadis yang dia nggak faham, dia nggak dia dia anggapnya hadis bertentangan dengan akal sehat. Padahal sebetulnya bukan bertentangan dengan akal sehat, akal dia saja yang tidak sampai memahami hadis itu, dan kemudian akhirnya hadis-hadis itu dia tolak. Misalnya apa? Ada orang yang menolak eh, hadis yang menjelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pada kita kalau ada. Lalat masuk ke dalam minuman, maka celupkanlah lalat tersebut dan kemudian dibuang. Nah, dia tolak ini nih hadis berentangan dengan akal sehat. Padahal ternyata betul apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu sayap lalat tersebut ada penyakitnya dan di sayap yang lain ada obatnya. Dan engkau tidak tahu mana yang ada penyakit mana ada obatnya oleh karena itu sungguh celupkan. Ada orang yang menolak hadis ini dan kemudian menyebutkan ini hadis ini, ya nggak boleh kita amalkan. Dan lain-lain orang-orang yang menolak sebagian sunnah Nah itu ada tafsir yang ketiga adalah Menafsirkan ayat Al-Quran dengan perkataan para sahabat Nabi Terutama tokoh-tokoh dan ulama-ulama dari kalangan para sahabat Nabi Ridwan Allah Nah sekarang pembahasan kita malam hari ini Yang keempat Bagaimana sikap kita terhadap kisah-kisah Israeliyat Kisah-kisah Israeliyat ini adalah kisah-kisah yang diceritakan oleh Ahlul Kitab oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasrani dalam kitab-kitab suci mereka. Maka apa sikap kita terhadap kisah-kisah Israel itu? Nabi saw pernah bersabda ini hadisnya yang ada di bawah. Ini hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya. Kata Nabi saw, "Balehu ani walau ayat. Sampaikanlah dariku meskipun satu ayat." wa an bani israila wala haraj dan berita, beritakanlah kabarkanlah ya dari bani Israel wala haraj dan jangan berlebihan wa man kadzaba alayya mutaammidan dan barang siapa yang berdusta atas namaku mutaammidan dengan sengaja falyatabawwa maq'adahu minan nar maka siap-siaplah kedudukannya nanti di neraka, tempatnya nanti di neraka. Jadi hadif ini ada ada tiga ada 3 bagian ya. Ada tiga bagian. Yang pertama, balighu walau ayah. Ini mungkin yang populer di tengah-tengah kita. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk berdakwah. Meskipun satu ayat sampaikan. Ya, balighu walau ayah. Kemudian bagian yang kedua, wa haditsu an bani Israil. Ya, sampaikanlah dari bani Israel riwayat dari orang-orang Israel wala haraj dan itu tidak tidak berdosa. Waman kaza ba alaiyya ini bagian yang kedua. Kemudian bagian yang ketiga ini peringatan dari Nabi saw. Waman kaza ba alaiyya muta'amid dan faljatabawak maka ada huminan nahr barangsiapa yang berdusta atas namaku maka siap-siaplah kedudukannya nanti di neraka. Tak boleh kita apa namanya? menyampaikan sesuatu mengatasnamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya padahal kita tahu bahwa itu tidak tidak benar. Ini satu rangkaian, Pak. Ini tiga ini satu rangkaian. Artinya apa? Artinya kalau kita ingin berdakwah berdakwahlah dengan ayat ini yang pertama meskipun cuma satu. Kemudian kita boleh menceritakan kisah-kisah dari Bani Israel boleh. Kemudian yang ketiga, ketika kita berdakwah, kita harus pastikan yang kita dakwahkan itu bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu bukan sesuatu yang dusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Jadi kalau kita menyampaikan satu hadis, ya harus jelas. Ini hadis kedudukannya apa? Sahih, Hasan, Ba'ith atau bagaimana? Oh ini hadis Nabi ini. Oh Nabi pernah. Apalagi sekarang zamannya broadcast-broadcast itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda begini-begini. Padahal ternyata enggak gitu banyak hadis-hadis palsu hadis-hadis ya yang nggak ada dasarnya gitulah asla lalu itu sering kali beredar ya nah ini kita perlu hati-hati nah di di penggalan hadis ini kata Nabi saw kita diperbolehkan untuk menceritakan dari Bani Israel hadis ini tadi diriwayatkan oleh siapa Abdullah bin Amr bin As Abdullah bin Amr bin As ketika meriwayatkan hadis ini Beliau mengamalkan. Bagaimana bentuk pengamalannya? Katai memulakan Rasulullah SAW. Ketika beliau memenangkan perang di Yarmuk Yarmuk itu wilayah sekarang Jordan itu. Yang wilayah Jordan itu masuk wilayah Syam. Yang dahulu Syam ini merupakan bagian dari Imperium Romawi Timur. Ya, Kerajaan Bizantium. Ya. Agamanya apa mereka? Nasrani. Ya. Ketika dikuasai itu wilayah Syam oleh Abdullah bin Amr bin As, ya. Abdullah bin Amr bin As pernah mendapatkan dua peti yang berisi kitab-kitab bani Israel. Ya, ada cerita-cerita bani Israel Sebesar, sebanyak dua peti, dan dua peti itu kemudian dibacakan, ya. dibacakan, diceritakan isinya oleh Abdullah bin Amr bin As. Karena beliau mengamalkan hadis ini. Ya. Imam Bukhari rahimahullah taala kemudian memperinci. Apa yang seharusnya kita lakukan terhadap kisah israeliat Yang pertama Kalau kisah tersebut kita ketahui bahwa dia adalah kisah yang sahih Kisah yang benar Bagaimana taunya itu kisah benar Kita taunya dia sesuai dengan Al-Quran Maka wajib kita terima Contohnya apa? Contohnya misalnya dalam kisah israeliat disebutkan Nabi Ibrahim memiliki anak Namanya Ismail dan Ishak Itu ada di kitab-kitab suci mereka dan itu juga ada dalam Al-Quran Maka ini berarti kisah yang benar Maka wajib kita terima Paham Pak? Ya. Yang kedua Kalau riwayat tersebut kita ketahui kedustaannya Bagaimana tahu itu dusta? Tidak sesuai dengan Al-Quran Maka kita tolak Misalnya apa? Misalnya dalam kitab suci mereka disebutkan Ada seorang nabi yang pernah melakukan zina Zina dengan anak kandungnya sendiri dengan putrinya sendiri. Wallahualam. Itu dalam kitab suci mereka disebutkan begitu. Nabi Lut ada di itu pernah berzina dengan putri kandungnya sendiri. Maka jelas ini bertentangan dengan Al Quran dan wajib kita tolak. Tak boleh kita yakini. Ya. Tahu kisah Nabi Daud pernah minum khamer sampai telanjang-telanjang. Ini kisah dusta pak. Kisah dusta ya. Ada dalam kitab suci mereka dan wajib untuk kemudian kita tolak. Yang ketiga. Kalau riwayat tersebut, kisah tersebut tidak kita ketahui kesahihannya dan kedustaannya, maka tidak kita terima dan tidak pula kita tolak. Inilah yang boleh untuk diceritakan. Boleh kita ceritakan, tapi tidak kita pastikan ini benar, tidak boleh kita yakini kebenarannya, dan tidak boleh kita tolak. Tidak apa-apa diceritakan, silakan. Misalnya apa? Misalnya mengenai Ashabul Kahfi. Ya, Ashabul kafi Punya anjing Anjingnya ini namanya siapa Ashabul kafinya itu orang-orangnya namanya siapa Tujuh orang itu namanya siapa saja Maka itu ada di, di, di kitab suci mereka Dan ya, tidak boleh kita tolak dan tidak boleh kita terima Ya, ya sudah kita biarkan saja ya. Karena tidak ada juga dalam Al-Quran ya, Atau mengenai tongkatnya Nabi Musa AS Tongkatnya Nabi Musa ini terbuat dari kayu Kayu pohon apa itu gak dijelaskan Tapi ada dijelaskan dalam kitab suci mereka Nah ini boleh kita ceritakan Tapi tidak boleh kita terima Kita imani betul gitu dan tidak boleh kita tolak Demikian ya Ini sikap kita terhadap kisah-kisah Israel Kemudian yang kelima Ada penjelasan Mengenai tercelaknya menafsirkan Al-Quran dengan rokyu Ya Rohyu itu apa? pikiran Dia baca sendiri dia renungkan sendiri, kemudian dia simpulkan sendiri. Wah ini bahaya pak, nggak boleh. Ini tidak ilmiah. Kalau ada orang nulis kitab tafsir gitu dengan royu itu, maka tidak ilmiah. Tidak sesuai dengan standar bahwa dia merupakan kitab tafsir. Meskipun ditulis di bukunya tafsir ya, tapi kalau kita lihat kita baca, ini kok pikiran dia semua itu, ya nggak bisa kita sebut dia sebagai kitab tafsir. Ya. kita harus khawatir dengan apa yang diancam oleh Nabi saw dalam satu hadis riwayatkan Ali Imran Al Nasai ya Nabi saw pernah bersabda man qala fil Quran Barang siapa yang berkata tentang Al Quran dengan fikirannya au bi mala yaklamu atau dengan apa yang dia tidak tahu dia nggak punya ilmunya kemudian dia karang-karang sendiri ini kayaknya begini nih kemungkinan ah itu tidak boleh itu Fal Falyatabawak Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Siap-siaplah Maqadahu minan nar Tempat duduknya nanti di neraka ya. Oleh karena itu Kita dapati banyak sekali Kisah bagaimana para sahabat Nabi Ketika mereka tidak tahu Akan makna satu kata dalam Al-Quran Mereka kemudian diam Mereka enggak apa Tidak apa ya, istilahnya itu Enggak, enggak sok tahu gitu. Enggak ngarang-ngarang gitu. Enggak kayaknya begini, menurut saya begini, enggak. Mereka diam. Ya. Misalnya disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. pernah membaca Al-Qur'an di atas mimbarnya. Wa faqiha <tuh> ta wa abba. dari surat Abasa. Surat Abasa, wa faqiha ta <tuh> wa abba. Ya, fakihah artinya buah-buahan, abba artinya rumput-rumputan. Ya, lantas Umar bin Khattab sesudah membacakan ayat itu, beliau bertanya, fakihah kalau buah kita tahu, sedangkan abba kita tidak tahu. Abba itu apa abba? Ya, maka para sahabat yang lain, ya, ah bukan. Maka Umar bin Khattab kemudian berkata. Ini adalah takalluf, sesuatu yang memberatkan diri sendiri wahai Umar. Jadi enggak perlulah kita nanya-nanya abba itu apa. Ya. Ya. Hal ini dibawakan kepada makna bahwa ia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin mengungkapkan ilmu tentang apa itu abba. Ya. Bagaimana secara realnya abba itu apa? Padahal Abba itu ya sudah jelas lah Abba itu adalah Segala tanaman yang merambat di tanah Itu Abba ya. Jadi gak perlu diselidiki lagi Abba ini jenis seperti apa ya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Fa'anbatna fiha habba Wa'ina bawaqabba Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu Baik dalam bentuk anggur maupun sayur-sayuran Jadi setiap yang merambat di tanah Itu disebut Abba Ya, baik itu anggur, anggur kan merambat, Pak ya. Sayur-sayuran kalau dia merambat maka disebut abba semuanya. Ya. Jadi Umar bin Khattab pernah mencela dirinya sendiri karena Umar bin Khattab pernah ingin tahu apa itu abba. Ya, dan kemudian dia diam. Demikian juga Abdullah bin Abbas, ya, pernah ditanya mengenai makna Fi yaumin kala miqdaruha alfasanati mimma ta'uddu. Maka Abdullah bin Abbas, ya, ditanya satu hari yang kadarnya seribu tahun itu maksudnya apa? Maka kata Abdullah bin Abbas itu adalah dua hari yang disebutkan oleh Allah dalam kitabnya dan Allah lebih mengetahui tentang keduanya. Ibn Abbas kemudian tidak merinci pembicaraan tentang itu karena beliau tidak suka membicarakan apa yang beliau tidak ketahui tentang kitabullah. Jadi dalam Al Quran disebutkan satu hari itu seribu tahun dia ya sudah seribu tahun. Gak usah dirinci seribu tahunnya itu berarti Seribu tahun hitungan manusia Atau seribu tahun cahaya atau seribu tahun apa Itu, itu gak perlu dirinci Di Al-Quran disebutkan sehari seribu tahunnya sudah Abdullah bin Abbas Tidak memerinci itu Beliau tidak suka berbicara Atas sesuatu yang beliau tidak punya ilmunya Nah ini lihat pak ya Bagaimana para sahabat dahulu hati-hati Berbicara tentang sesuatu yang tidak Beliau ketahui ilmunya Ya Sedangkan kita hari ini sering kali sok tahu gitu, ya. Oh kayaknya begini Kemungkinan begini ya. Kalau tidak tahu ya sudah jawab saja tidak tidak tahu. Imam Malik ta Itu pernah ditanya Mengenai 100 persoalan Dan beliau hanya jawab Satu satu, Sedangkan 99 yang lainnya Beliau jawab tidak tahu Itu Imam Malik Kita dikasih 100 pertanyaan Yang dijawab 120 Oke lebih malah Jawabannya ke mana-mana ya. nah, Ini tidak boleh ya Sekali lagi tidak boleh kita menafsirkan ayat Al-Quran dengan fikiran kita Kemudian yang berikutnya Imam Nukafir menjelaskan mengenai perbedaan antara surat Makkiyah dan madadinya Ini mohon maaf saya belum terjemahkan ini Surat Makkiyah Secara sederhana adalah surat-surat yang diturunkan di kota Mekah ya. Sebelum hijrah Sedangkan surat Madaniyah adalah surat-surat yang diturunkan di kota Madinah. Sesudah hijrah. Nabi SAW kan pernah ke Mekah sesudah hijrah. Pernah gak? Pernah ketika Fatul Mekah. Nah surat atau ayat yang turun di Mekah sesudah hijrah. Itu masuknya Makiyah atau Madaniyah? Masuknya Madaniyah. Meskipun dia turun di Mekah. Ya. Masuknya Madaniyah. Ya. Kata Abu Bakar ibnu Al Anbari. Haddafana Ismail bin Ishak al Qadi. Haddafana Hajjaj bin Munhall. Haddafana Hamam an Qatada. Kata, yeah. naza la fil Madinah timinal Quran. Yang turun di Madinah dari Al Quran adalah Surat Al Baqarah yang pertama. Kemudian Wa Al Imran. Al Imran. Kemudian Al Nisa. Wal Maida. Wal ah. Baraah. ini Surat At Taubah. Surat Al Ra'du. -ra Wal Nahl. Al Nahl. والحج, surat Al-Hajj. Wal-Nur. Wal-Ahzab. Wal-Muhammad. Wal-Fatuh. Wal-Hujurat. Wal-Rahman. Wal-Hadid. Wal-Mujadilah. Atau Mujadalah. Wal-Hashr. Wal-Mumtahanah. Wal-Saf. wal Wa-Ya Ayyuhan Nabi'yulima Tuharrim. Maksudnya surat at tahrim Ila Ra'si al Sampai 10 ayat dari surat at tahrim Jadi bawahnya itu makiyah wa idza zulzilat ya dan juga surat idza zulzilatil ardu zilzalah wa idza jaa nasrullah itu juga madaniyah meskipun turunnya di Mekah itu idza jaa nasruba ya haulais surah nuzilat madinah semua surat-surat itu diturunkan di Madinah wasairu suwar di Mekah sedangkan surat-surat yang lain itu diturunkannya di Mekah jadi ini Imam Imam Qatada menjelaskan mengenai pembagian dari surat Madaniyah dan surat makkiyah Surat-surat yang tadi disebutkan adalah surat Madaniyah. Sedangkan surat-surat yang lain adalah surat makkiyah Di antara surat-surat, 114 surat dalam Al-Quran, ada satu surat yang turunnya dua kali. Ini disebutkan oleh sebagian ulama. Surat apa itu? Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu pernah turun di Makkah dan kemudian turun lagi di Madinah. Makanya salah satu nama dari surat Al-Fatihah itu adalah as sabu Al-Mathani Tujuh ayat yang berulang ya. Tujuh ayat yang berulang ini maknanya Tujuh ayat yang kita baca berulang-ulang kali dalam salat Dan ada makna berikutnya Tujuh ayat yang berulang kali turunnya Jadi pernah turun di Makkah Pernah turun pula di Madinah Tapi dia dikelompokkan sebagai surat Makiyah Kemudian ini lagi yang menarik Pak Memenuhkafir Rahimahullah Ta'ala mengumpulkan riwayat-riwayat yang menjelaskan mengenai berapa jumlah surat berapa jumlah ayat berapa jumlah kata dan berapa jumlah huruf dalam Al-Quran. Ya, jumlah surat seluruhnya sepakat jumlah surat dalam Al-Quran adalah 114 surat. Jumlah ayat seluruhnya sepakat 6 ribu lebih. 6 ribu lebih. Lebihnya berapa? Ah ini ada yang nggak ini ada ada perselisian situ. Ada yang berpendapat 6.000 lebihnya adalah 204 6.204 Ada yang berpendapat 6.000 lebihnya 14 Ada yang berpendapat 6.219 Ada yang berpendapat 6.225 Ada yang berpendapat 6.226 Ada yang berpendapat 6.236 Mengapa bisa berbeda-beda seperti ini? Mengapa? Karena zaman dahulu Al-Quran itu lebih banyak dihafal bukan ditulis lebih banyak dihafal para sahabat lebih banyak hafal daripada menulis dan ketika menghafal mereka berselisih mengenai apakah ayat ini rangkaian satu ayat ataukah dia dipecah menjadi dua ayat ya, jadi ada perselisihan ini satu ayat yang panjang ini apakah dua ayat apakah satu ayat ya, jadi ada perselisihan di situ tapi yang menakjubkan pak Seluruh ulama sepakat bahwa jumlah kata dalam Al-Quran adalah 7.700 439 kata Jadi jumlah ayatnya bisa berbeda-beda pendapat Tapi katanya semuanya sepakat Jumlah katanya 7.700 439 kata Kalau gak percaya, hitung sendiri Masya Allah Dan yang menakjubkan lagi Perbedaan pendapat mengenai jumlah hurufnya Hanya ada tiga perbedaan pendapat Ada yang berpendapat jumlah hurufnya 321.180 Ada yang berpendapat 323.015 huruf Ada yang berpendapat 340.740 huruf Jadi dihitung itu sampai per huruf Kenapa dihitung per huruf? Karena pahala kita saat membaca Al-Quran adalah Per huruf Ya kan? Pahala kita ketika kita membaca Al-Quran adalah per huruf Setiap huruf pahalanya 10 kebaikan ya. Baik baik sampai sini dulu ya Bagian ke 7 Insya Allah nanti pada pertemuan yang berikutnya kita akan bahas uh, Dua uh, Apa lagi? Dua Dua bab lagi Dari Muqaddimah Tafsir Al-Quran Yaitu Mengenai pembagian Al-Quran Dan mengenai Oh bukan dua ya Tiga lagi kira-kira ini juga menarik ini mengenai pembagian Al-Quran Kemudian mengenai makna surat, ayat dan kalimah Dan apakah ada kata-kata a'jam Kata-kata non-Arab dalam Al-Quran InsyaAllah nanti akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya Demikian mudah-mudahan Allah SWT nanti akan memberikan semangat pada kita untuk dekat dengan Al-Qur'an untuk membacanya untuk mempelajarinya untuk menghafalkannya dan tentu saja untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu alamin. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh.